Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi wassalatu wassalamu kita membahas bacaan al -usul min al-usul usul pembahasan usul yang diteroleh oleh azzami rahmat bin, bin Ra kita tidak mengulang lagi pembahasan yang telah lewat ya dalam artian e, ringkasannya kita masih dalam bahasan an larangan disebutkan pada pertemuan telah lewat oleh beliau ra wa bahwa an nahyu itu adalah ucapan yang mengandung permintaan untuk menahan kaf menahan dari sisi yang lebih tinggi ya dengan bentuk apa fil Fi mudhari yang bersambung dengan la nahiyah la yang menunjukkan nahi larangan ya. maka di situ keluar tidak termasuk dari an nahyu itu yang yaitu berupa fiil amr da, utruk tinggalkan ya tahan maka ini termasuk dari apa? termasuk dari al-amru, pembahasan sebelumnya ya walaupun secara mana mungkin sama ya, tapi yang dimaksud anahyu ini dengan menggunakan fiil mudore, paham? kalau nah, dengan feil, dengan fiil amr, maka itu masuk dalam amr kemudian juga dibahas ya, telah lewat bahwa bisa diambil manfaat permintaan menahan suatu yang dilarang itu dengan apa? dengan nabi-nabi mencercah orang yang melakukannya atau kemudian nabi menyebutkan hukuman untuk orang yang melakukannya demikian. kemudian disebutkan bahwa bentuk asal dari nahi itu adalah apa? tahrim, larangan, kan demikian sudah lewat bentuk asal dari larangan itu berarti menunjukkan hal tersebut adalah haram Kemudian dibahas, ya kita masih dalam bahasan sekarang Qa'la rahmatullah ta'ala hadha waqaidatul madhab madhab ini dan kaidah dari madhab imam ahmad Bilman hi anhu, di dalam perkara yang itu dilarang Halia kunuh batilan amsohihan, apakah perkara tersebut menjadi batal atau sohih Ma'atahrim bersama dengan haram Ini seorang yang itu melakukan suatu yang dilarang Apakah kemudian amalan dia itu menjadi batal ataukah amalan itu sah tetapi apa tapi haram dia berdosa nah ini ini yang dibahas beliau mengatakan yang pertama ayakunan nah a'idhan ila zatil manhi yang apabila arahkan itu kembali kepada zatnya yang dilarang Au, atau berkaitan dengan syaratnya fayakunubatilan beliau beranggapan itu adalah batal yang kedua ayakunan nahi a'idhan ila amli khawrij yang dilarang itu kembali kepada suatu yang di luar. Tidak berkaitan dengan perkara yang dilarang itu. Tidak juga berkaitan dengan syaratnya, maka tidak batal. Belum mencontohkan himbasan larangan ini ya. Larangan yang dia itu kembali kepada zatnya di dalam ibadah. Seperti apa? Seperti seorang yang dia itu dilarang puasa di bulan seorang yang dilarang puasa di Yaumul Idain, di dua hari raya. Ya nabi kan melarang. Kemudian dia puasa di Idul Fitri. Bagaimana ini? Batal karena itu kembali kepada zatnya itu. Bam. Jadi dia dilarang melakukan puasa di Idul Fitri. Kemudian dia puasa sah nggak tidak sah. Anda begitu. Kemudian kalau yang berkaitan dengan muamalah larangan jual beli ketika apa? Ketika adan. Yang kedua sudah dikumandangkan di hari Jumat. Itu menurut yang berpendapat adan ada dua. Pada hari Jumaat dan pertama dan kedua, kemudian dia ada dia melakukan jual beli setelah khatib naik di atas mimbar. Ya, maka seperti ini, maka disebutkan eh, tidak sah jual belinya, belinya demikian. Kemudian juga disebutkan, ya kembali kepada syarat ibadah. Seperti seorang yang dia itu memakai baju yang terbuat dari sutra ketika dia itu abang solat, saya berpendapat solatnya tidak sah. Tapi yang benar, sholat alam sholatnya sah, tapi apa dia berdosa? Kemudian yang ya kembali kepada ya syaratnya dalam hal muamalah seperti jual beli ya suatu yang dia itu tidak diketahui, masih di perut binatang ternak itu nah, disebutkan jual belinya tidak sah. Kemudian jual beli eh, kemudian contoh larangan yang kembali kepada suatu yang keluar dari ibadah tersebut seperti orang sholat Memakai imamah yang terbuat dari sutra Maka ini tidak tidak batal sholatnya Kan gitu Karena itu Keluar dari ibadah itu Kemudian kalau dalam hal mu'amalah Seseorang yang di itu Melakukan jual beli Ada unsur menipu Jual jual bensin memamanya Satu liter memamanya dia cuma setengah liter Ya maka Ini bukan sah tapi dia berdosa <tuh> Dalam hal mu'amalah Kemudian beliau mengatakan Yaitu tadi, ya, yang dia itu kembali kepada barang atau yang dia itu keluar kepada dari barang tersebut. Kemudian disebutkan juga wakatiyah kerujunahiy alintahrim ilmahan ofroh. Jadi hukum asal dari larangan itu adalah apa? Hukum asal larangan itu adalah apa? Menunjukkan haram kan itu. Tapi di sini kadang-kadang keluar larangan itu dari haram kepada makna yang lain ri dalil dalil yak tadil yang mengandung padanya. Fatin ada antaranya. Ya jadi. Hukum asal larangan itu haram kan itu, tapi bisa keluar kepada apa yang pertama al alkarohah makruh saja, ya bisa ditulis. Jadi larangan itu yang hukum komasalnya itu adalah haram bisa menjadi apa makruh. Seperti apa beliau contohkan, seorang yang menyentuh kemaluannya setelah apa berlutut, ya beliau mengatakan bahwa itu adalah makruh karena itu ada hadis. Nabi saw mengatakanlah yang musuh hukum alkarohah biyaminhi bahwa ya bull. Oh ya permasalahan apa? Permasalahan beliau mengatakan hadis jangan salah seorang kalian itu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya dia dalam badan kencing. Hadis kori Muslim itu. Maka jujur berpendapat ini adalah makruh. Kenapa? Karena Nabi saw menyebutkan dalam hadis pakin hobid atau mingka, sungguhnya kemaluan itu bagian tubuhmu juga. Dari sinilah kemudian dihukumi itu makruh. Demikian juga seperti lah ya sholawatulah ya bahwa jangan kalian minum dalam kandang berdiri kemudian ada hadis aliminabillotil sebutkan lima buku kori bahwa nabi saw minum air zam, -zam dalam kandang berdiri berarti apa larangan ini kepada mana apa makro kan itu kemudian yang kedua larangan itu yang asalnya haram menjadi apa air syad saja untuk kemudian apa e kita tidak meninggalkan bukan haram, bukan juga ee, apa makruh. Tapi bimbingan. Seperti apa? Seperti ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz. La tada'anna antakal dubra qulishalah. Jangan kau tinggalkan ya, wahai Mu'adz, untuk engkau mengucapkan selesai dari salat apa itu? Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paham? Ini berarti tidak berarti kalau kita meninggalkannya berarti berdosa tidak. Ya demikian juga makro tidak, karena disebutkan di situ ada hadis, hadis yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membimbingkan kepada orang yang sholat sholatnya salah itu kemudian mengucapkan doa ini. Ini jadi menunjukkan larangan ini tidak kemudian jatuh kepada haram ataupun makro, tapi ini bimbingan saja. Jangan engkau tinggalkan selesai sholat mengucapkan dikirin tadi. Kalau kita tidak mengucapkan bagaimana? Tidak mengabaikan itu. Kemudian juga disebutkan. Man yadkulu fil kitab bil amri wa nahi Siapa yang masuk Di dalam kitab Ini siapa yang Yang termasuk di dalam perintah dan larangan ini Ini pembahasan berkaitan Dengan perintah dan larangan Siapa yang terbebani ya Siapa yang terbebani dengan perintah dan larangan Beliau mengatakan Alhamdulillah ta'ala alati yadkulu fil kitab Bil amri wa nahi al muqallaf Wa wal balik al akil Yang masuk di dalam beban syariat ini di dalam kitab yang diajak bicara dalam syariat itu, ya, itu adalah orang yang mukallaf orang yang terbebani syariat dia adalah apa? balik, yang sudah balik, sudah balik itu, kalau laki-laki ya mungkin tumbuh, ya, bulu kemaluan mimpi basah atau mungkin sekitar nomor 14 semisal itu perempuan kalau dia itu haid ya, demikian juga, ya, demikian tadi Al-Aqil demikian juga berakal. Maka keluar dari balik itu apa? Mumayyiz, Mumayyiz itu yang di atas tujuh tahun yang bisa membedakan cantik dan jelek itu. Maka dia tidak terbebani syariat. Dan sebenarnya pahalanya tuh orang tua dia kalau dia sholat dan sebagainya sesuai dengan apa? Sesuai dengan syarat-syaratnya. Dan dia belum terbebani syariat, tapi dia dilatih untuk melakukan amalan ketaatan. Kalau dia melakukan dosa, ya dia belum berdosa karena belum balik itu mumayis. Kemudian ada yang dia itu masih kecil. <tuh> Kemudian juga keluar di situ majnun orang yang gila, ya. Orang yang gila ataupun orang yang dia itu masih kecil, mamanya, dia memang tidak terbebani syariat, paham? Tetapi bagaimana kalau dia berkaitan dengan zakat, wajib dikeluarkan. Untuk wali dia untuk mengeluarkan zakatnya. Kalau dia punya uang, pun dari warisannya, itu dikeluarkan, zakat malnya atau pun zakat fitrahnya. Ini yang berkaitan dengan permasalahan uang ya Demikian juga yang perlu diingat Kalau dia melakukan apa? Melakukan pengerusakan Anak kecil mamanya Dia naik sepeda Kemudian tergores mobil orang Mahal mamanya Loh dia masih kecil tidak terbebenda Walinya orang tuanya yang menanggung Itu namanya doman Orang tuanya yang menanggung Memang dia tidak berdosa Tapi masa kemudian dia merusak itu aja Ya orang tuanya lah yang menanggung apa? Menanggung kerusakan itu Demikian, bukan berarti oh dia bukan kalah berarti dia tidak terbebani menanggung kerusakan ini. Tidak. Ya, demikian. Demikian juga orang gila. Kalau <tuh> di situ ya dengan perdamaian atau semisalnya Kemudian juga disebutkan orang-orang <tuh> kafir. Ya, orang-orang kafir memang mereka itu tidak sah ya dari apa? Amalan-amalan mereka lakukan. Selama dia kafir, tetapi dia disebutkan ada para ulama, apakah mendapatkan beban syarat ini? Iya, ya orang-orang kafir itu yang tidak sholat itu juga nanti dihukum karena tidak sholatnya juga. Sebabkan dalam surat al-mudasir itu kalu la menakumin al-musolin, wala menakum imul miskin. Ya, kami dulu tidak termasuk orang yang sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Ini yani mereka juga mendapatkan dosa karena itu, dosa kafir dan dosa tidak sholat. Demikian juga yang lainnya. Selamat di sini, semoga Allah merbahumtika, syaifulainailanter. Assalamualaikum warahmatullahi